Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa la hawla wa laquwata illa billahi Asyadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah Wa asyadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasulina nabiya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi kiramil barawa Wa salamat tasliman kathiru amabadu Kau muslimin, kaum muslimat para jamaah yang saya muliakan Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah-tengah berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nikmat yang luar biasa satu anugerah yang luar biasa pada umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia. Yang nikmat ini perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu diperkuat dan perlu dikembangkan. Yaitu nikmat kesadaran untuk berjamaah. Sejarah beberapa tahun terakhir ini umat Islam melakukan gerakan untuk berjamaah berjamaah di dalam ibadah maupun juga berjamaah di dalam muamalah karena memang Islam itu agama yang menekankan pada pentingnya berjamaah pada pentingnya kekuatan umat bukan semata-mata pentingnya kekuatan pribadi kuntum khaira umat kalian ini adalah sebaik-baiknya umat wal takum minkum umatun hendaknya kalian menjadi umat jadi yang ditekankan pada umat walau anna halal quroa manu wa penduduk di muka bumi ini beriman, bertakwa jadi yang ditekankan adalah berjamaah dan kalau kita lihat memang Islam itu agama yang menekankan urgensi atau pentingnya berjamaah Sholat misalnya sangat-sangat dianjurkan untuk selalu berjamaah. Terutama salat fardu lima waktu. Dan Rasulullah SAW memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi. Bagi orang yang suka berjamaah. Pahalanya saja sudah berbeda. Ketika kita salat sendirian. Apalagi di rumah. Itu cuma satu pahalanya. tapi ketika kita berjamaah berapa pahalanya 27 minimal jadi kalau 5 waktu kita berjamaah 5 x 27 135 nilai pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian 1 x 5 cuma 5 jadi luar biasa ya salat saja sudah demikian rupa luar biasa penghargaan yang diberikan Allah diberikan oleh Rasulullah sallallahu wasallam pada orang yang suka berjamaah. Ibadah puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Itu juga sebenarnya walaupun ibadah individu tapi ibadah berjamaah. Penguatan semangat ukhuwah. Penguatan semangat kebersamaan. Ya. permuatan semangat satu perasaan di kalangan umat Islam itu ibadah sahabat satu perasaan itu penting bahwa kita ini satu umat yang jika yang satu sakit yang lain pun harus merasa sakitnya bukan ikut-ikutan sakit bukan merasakan bagaimana sakitnya jika seseorang misalnya mendapatkan sebuah kenimatan maka yang lain pun juga merasakan kelimpahan itu. Itu ibadah puasa. Ibadah yang menekankan kepada kesalehan sosial, kesalehan umat. Ya, alhamdulillah suasana Ramadan adalah suasana berjamaah. Puasa bersama, ya, buka bersama dan menikmati bersama. Karena memang makan yang paling nikmat itu kan makan pada waktu buka ya. setuju janji Rasulullah Wasallam bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan dan itu nikmat ketika berjamaah ya, nikmat ketika berjamaah makanya kalau kita mau nikmat makan tidak perlu mencari restoran bintang 5 breakfast misalnya saya pernah diajak oleh teman-teman untuk ngobrol di sebuah hotel bintang 5 breakfast satu kali breakfast 3 juta Saya bilang, saya jadi nggak enak makan ini. Tiga juta bayangkan. Jadi kalau 5 orang, 15 juta. Tapi Islam menekankan, misalnya, pada hal yang lain. Ya. Berjamaah. Zakat juga selalu ibadah berjamaahkan. Walaupun pribadi muzaki, tapi sebenarnya mesti kelola secara bersama-sama dalam kelembagaan yang rapi, yang terakhir. Jadi, intinya pada kekuatan berjamaah. ibadah haji juga apalagi kalau ibadah haji ibadah yang soul of us, ya memperlihatkan kekuatan umat islam sebagai sebuah kesatuan ya secara internasional datang dari berbagai macam pelosok, berbagai macam penjuru dunia dari berbagai macam negara dengan warna kulit yang berbeda-beda bahasa yang berbeda-beda satu kesatuan kejamah Ya, dalam kalimat tauhi dalam kalimat talbiyah dan lain sebagainya ini menggambarkan bahwa ibadah Haji sebenarnya adalah ibadah yang konsen menguatkan semangat berjamaah bahkan <tuh> ada salat kan kita yang nggak boleh dilaksanakan kecuali dengan berjamaah jadi nggak ada istilah bahwa Aduh saya apa ingin salat sendirian tuh karena supaya ikhlas. Ya. Silakan salat sendirian, tapi memang misalnya pada salat tahajud, salat-salat sunnah tetapi ada aspek yang lain. Bukan semata-mata pribadi kita tapi keumatan. Umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan, punya izzah. Tidak mudah diintervensi oleh berbagai macam kekuatan asing ketika itu. Soliditasnya tinggi. Kenapa? Karena sering rukuh, sujud bersama-sama. Jadi modalnya itu sebenarnya Ya, back to mosque, kembali ar rujung ilal masjid, kemudian rukuh, sujud bersama-sama. Muhammadur Rasulullah, Wal-ladhina ma'ahu, Asyidda alal kufar, Ruham ma'u bainahu, Tarohum rukaan sujadah. Iabda'u wa nafadla minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama dengannya asyda alqufar punya ketegasan menghadapi orang kafir tidak mudah diintervensi tidak mudah diadu domba tidak mudah dipermainkan roh ada kasih sayang dian sesama orang-orang yang beriman Kenapa bisa begitu soliditas yang luar biasa Kenapa karena taruh memukaan sujadah kau lihat mereka sering seringngerumuh sujud bersama-sama aya mereka mengharapkan keridhauan dari Allah subhanahu Wa ta'ala jadi Oleh karena itu ini harus kita perkuat semangat berjamaah dalam ibadah Alhamdulillah ini cukup banyak ya cuma suapanlat berjamaah subuh ini mudah-mudahan tiap subuh ya ya Istiqomah ya Bukan sekedar hari libur nih ya, Tapi kita jadikan sebagai lifestyle kita Gaya hidup kita Masuk dalam struktur rohani kita Kalau ada seorang jamaah yang biasa berjamaah tidak ada Harus dilihat ya, oleh, oleh pengurus DKM Kemana bisa Supaya ada soliditas yang kuat Di antara kita Dan ini yang perlu kita praktekkan sekarang Karena Allah itu Mengkaitkan pertolongannya Dengan berjamaah Iyadullah fawqal jamaah tangan Allah artinya adalah pertolongan dari Allah fawqal jamaah akan diberikan pada orang-orang yang suka berjamaah kalau kita sudah terbiasa sudah masuk dalam struktur rohani kita berjamaah dalam ibadah dengan harapan kita itu akan berjamaah dalam bidang ya supaya umat islam itu menguasai kehidupan ya Karamen nguasai kehidupan tuh bagian penting dari dakwah kita. Umat Islam tuh harus menguasai ekonomi, pendidikan, budaya, politik dan lain sebagainya, menguasai pasar seperti para sahabat dahulu. Ya, itu yang namanya pasar dikuasai kaum muslimin, pengusaha-pengusaha muslim. Jangan-jangan dikira bahwa umat Islam di zaman sahabat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam yang miskin. umat Islam yang kaya ya, bahkan 9 dari 10 ya, sahabat Nabi yang didoakan masuk surga secara langsung oleh Nabi, itu orang kaya para pengusaha ya, para peternak, para petani yang unggul, karena ketika itu, orang-orang kaya itu pasti kalau tidak petani pedagang, peternak ketika itu belum ada apa, apa yang namanya pekerjaan profesi itu belum menghasilkan kekayaan. Ya karena ketika itu yang bekerja cuman budak, Abdul, ya. Budak itu bahasa zamannya barudah. Ya. Jadi budak, Abdul hamba. Jadi bukan belum menghasilkan kekayaan. Makanya ketika itu belum ada zakat apa pegawai itu karena memang belum menghasilkan kekayaan. Belum bukan bukan tidak ada di zaman Nabi. Bukan tidak ada. tapi yang menghasilkan kekayaan itu pertanian, peternakan dan perusahaan. Orang-orang kaya, tetapi kekayaannya itu tidak nampak pada aksesoris pribadinya, tidak nampak pada kemewahan hidupnya. Sama karena terbiasa berjamaah. Ya. Rumahnya sama, kendaraannya sama. kendaraan yang paling baik ketika itu kuda merah. Ya, barangkali kalau sekarang apa itu kuda merah itu. yang paling mahal apa tuh? Mobil apa? Avansa. <laughs> ya, ya. pokoknya kuda merah jarang yang punya. Punya kuda merah itu. Ya. Utsman bin Affan seorang sahabat Nabi yang kekayaannya luar biasa, dermawannya luar biasa. Rumahnya tapi biasa. Kapan kelihatan beliau sebagai orang kaya? Ketika infak. Ya. Sekali infaknya 100 ekor unta. bayangkan bukan hanya ekornya ya, 100 ekor unta satu ekor unta itu kalau sekarang 50 juta berarti 5 miliar sekali berinfak makanya umat ketika itu kuat kuat ya Abdul Rahman bin Auf seorang pengusaha yang mampu mengalahkan apa pengusaha-pengusaha eh, Yahudi di Madinah dalam waktu 3 bulan ya itu juga luar biasa kekayaannya tetapi setiap hari dia menginfakan dua per keuntungannya untuk kepentingan perjuangan nah itu gitu ya gerakan umat ekonomi itu begitu ya ditanamkan kesadaran bahwa berbelanja itu ya harus dengan sesama muslim ketika itu begitu bahkan rasulullah menegaskan nahnu qawmun taqiyun lana'kulu illa ta'ama taqiyun kita ini adalah kelompok kaum yang bertakwa lah nakulu kita tidak pernah mengkonsumsi membeli produksi-produksi kecuali dari orang-orang bertakwa jadi dibuat soliditasnya kuat hanya mau belanja di kalangan apa? di kalangan pengusaha muslim di tokoh-tokoh muslim di pedagang-pedagang muslim disitulah kekuatannya dibuat garis itu antara produsen dengan konsumen garisnya garis ketakuan ya Nah jadi kita pun juga harus mulai berubah sekarang saya hanya mau belanja selama masih ada barangnya di kalangan pengusaha muslim jadi kita kan selalu di, di dilihat negatifnya pengusaha muslim itu tidak apa harganya apa lebih mahal tempatnya kurang baik selalu negatifnya ya selalu negatifnya, padahal kita harus mulai sekarang merobat paradigma berfirman ya keinginan kita semangat pribadi itu harus kita tekan untuk membangun kekuatan umum belanjalah di toko-toko muslim ya mahal sedikit anggap sodakoh gitu nah gitu kan, ya, jangan kemudian dia apa kemudian dicaci di, uh, di, di, di, di, di, di mati misalnya ya kadang-kadang juga saya suka, heran juga kalau ketokoh non-muslim tanpa ditawar tapi kalau ketokoh muslim ditawarnya setengah jam ya hanya beda 5000 setengah jam nawarnya, ini harus mulai kita roba coba kita lihat, saya ingin sampaikan sebuah firman Allah ya <tuh> pada surat Andisa ayat 29 Ya Yuhalladihina amanu latakulu amualakum bainakum bilbatil illa antakuna tijarotan antarodiminkum wala taktulu anfusakum wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil korupsi ya, riswa illa antakuna tijarotan antarodiminkum kecuali perdagangan yang dilakukan atas dasar saling merudai minkum, nah itu ya minkum ya, jangan lupakan minkum, bukan Minhum minkum, minkum. dari kamu sekalian orang-orang yang beriman. Ya, jadi perdagangan yang dianjurkan, yang didorong itu adalah minkum minalladzina amanu. Ya, di antara sesama orang-orang yang beriman, bukan minkum. Kita kan kadang-kadang tidak merasa itu bagian penting dari ibadah kita, dari keyakinan kita. Kita kadang-kadang merasa happy tidak ada masalah berdoanya pada non muslim. padahal punya implikasi. Apa implikasi lanjutan ayat itu? wala taktuluan fushakku. Kalian tidak boleh bunuh diri. Nah saya berpikir kerasnya kenapa ayat itu tiba-tiba dikaitkan dengan walah taktuluan fushakku. Pada ayat tentang perdagangan tapi ujungnya walah taktuluan fushakku. Ternyata saya lihat, ya saya baca berbagai macam tafsir, rupanya kalau umat islam tidak punya kepedulian ekonomi dengan sama muslim itu sama dengan bunuh diri dan kita merasakan sekarang ya kita merasakan bagaimana umat islam di dalam bidang ekonomi ya dan kalau sudah ada kekuatan ekonomi biasakan ke politik nanti ya dan sangat membahayakan ya walatak tulu anfus kalian tidak boleh dibuat dan kita melihat kan Saya kalau ke mall itu yang pertama saya lihat tempat salatnya. Ya. Nah, kenapa? Karena e, kalau tempat salatnya itu buruk, padanya di basement misalnya. Ya, bercampur dengan tempat parkir, panas ya, bau. Yakin the owner ya, pemiliknya bukan muslim. Tetapi kalau tempat salatnya bagus, rapih, bersih ya, itu pasti pemiliknya siapa itu? muslim atau salah seorang direksinya Muslim lah begitu ya di Jakarta saya selalu memberikan contoh itu di di Blok M itu di pasar raya ya di pasar raya itu luar biasa itu mesinnya itu di tingkat paling atas tingkat lima dan indah luas bersih ya kemudian juga AC nya juga luar biasa sejuk begitu masuk langsung ngantuk ya jadi sakit nikmatnya siapa pemiliknya dia adalah mesti nah sekarang jadi kita mesti ini mesti apa mesti mulai berpikir begini ya walaupun berat tapi kita harus kita paksakan ya harus kita paksakan supaya dana umat ini jangan terus-menerus diambil oleh orang lain dua perusahaan retail ya yang saya tidak perlu saya sebutkan itu tiap tahun ya saya baca dalam laporannya tiap tahun itu menghasilkan keuntungan di atas 40 triliun keuntungan bersih uang siapa itu uang umat islam ya uang umat islam sementara tokoh-tokoh muslim semakin hari semakin habis ya jadi ini ini kesadaran dari berjamaah energi berjamaah ibadah itu kita apa uh, apa kita kita alirkan pada energi berjamaah dalam bidang ekonomi kalau mau belajar misalnya kita sekarang mulai arahkan saya belum lama meresmikan 212 dua mat di Batam saya kumpulkan semua pengurus masjid DKM saya minta dikumpulkan saya katakan ketika itu kalau anda betul-betul ingin memajukan ini pengurus masjid jangan belanja di toko-tokonan muslim belanjalah di sini kecuali kalau tidak ada ya coba itu kan kalau kekuatan kan ada mobilisasi di kalian kita dalam kerangka pembuatan ekonomi saya sampaikan kemudian siangnya para mualilim para dai saya minta dikumpulkan oleh MUI ya saya bicara di situ ini tidak boleh kita merasa senangasa senang sama dengan bunuh diri kau dibiarkan begini umat Islam akan menjadi penonton dan akan tersingkirkan dalam kehidupan karena tadi wala taktuluhan pusat ya Inallah akanhim itu contoh Ya, demikian pula misalnya dalam ketika kita bertransaksi usahakan sekarang walaupun ada kekurangan kekurangan kelemahan-kelemahan mulai menggunakan lembaga kuan syariah jangan dilihat apanya negatifnya kita selalu melihat negatifnya wah sama saja tidak berbeda secara filosofi berbeda dan memang keinginan non muslim tidak ingin berkembang ya lembaga kuan syariah ini sebagai lembaga kuan alternatif kita kan yang dilihat kadang-kadang aspek-aspek negatifnya ini saya harus maaf berbicara supaya kita ada perubahan pemikiran jangan pada milik kita itu selalu aspek apanya negatifnya yang kita munculkan saya teringat soal pendidikan Islam ya baik sekalian pendidikan Islam itu lembaga pendidikan Islam <tuh> sebelum tahun 90 itu kan selalu tertinggal selalu tertinggal selalu apa kumu ya sekolah-sekolah Islam itu Dikatakan tidak bermutu, laya mutu. Ya? layamutu Layamutu itu bukan tidak mati, tidak bermutu ya? Layamutu besar Tapi kemudian kita ketika itu bksPI Badan Kerja Saat Podok Pesantai Indonesia membuat fatwa Haram hukumnya masuk sekolah, di sekolah naran muslim bagi orang islam Sebenarnya untuk membangun semangat saja ketika itu ya Coba sejak 90 Ketika umat islam <coughs> mereka menyekolahkan anaknya di sekolah islam Ya, atau di sekolah negeri ya Atau di sekolah islam Apa yang terjadi? Sekarang kalau kita bicara kualitas Bukan semata-mata sekolah muslim Sekolah islam pun juga banyak yang apa? Berkualitas Bahkan beberapa tahun yang lalu Ketika ada lomba fisika Olimpiade fisika di Singapura Diikuti oleh 27 negara Juara pertama dan juara keduanya adalah Anak sekolah eh, eh, Apa? Apa? kalimat toibah di Sukabumi ya kesatu kedua ya Hayatan toibah bukan Hayatan toibah ya jelaskan Hayatan toibah pasti orang Islam lah ya enggak mungkin orang Yahudi bikin sekolah Hayatan toibah ya ternyata ya sekarang kan begitu bahkan sekarang banyak sekolah-sekolah Islam yang untuk masuk tahun ini sudah tutup perlu waktu 2 tahun Saya teringat ketika Profesor Almarhumah Profesor Lina, guru besar di IPB yang belum lama meninggal dunia. ya Dia punya anak, perempuan, ingin ke sekolah Islam. Untuk tahun depan dia daftar sekarang. Karena kalau tahun depan nggak mungkin masuk. ya Bayangkan itu. Jadi sudah mulai banyak sekarang. SD Islam, SMP Islam, ya SMA Islam. perguruan tinggi, perguruan tinggi sudah mulai banyak, kenapa? karena umat islam mendukung ke situ, anaknya disekolahkan di situ ya sehingga suasana keislaman terbangun dari awal kalau ke sekolah non islam kan gak mungkin, ada suat jumat kan gak mungkin gak mungkin ada rajaban gak mungkin, ya gak mungkin ada suasana yang dibutuhkan oleh anak-anak, karena suasana itu penting makanya kalau saya sih, anak-anak itu perlu dibawa ke masjid ditertibkan supaya apa supaya mereka ada ada apa ya ada pengalaman rohani Oh mereka pernah bermain di mesin kalau anak-anak nakal sedikit wajar namanya anak-anak ya tapi kalau orang tua nakal Nah itu ya? yang tidak wajar tapi kalau anak-anak wajar biasa makanya supaya ada suasana Pak kebatinan pengalaman rohani yang terekam dalam dirinya Sehingga ketika tua itu dia sadar betul Oh ternyata kami pernah masuk ke masjid, ya pernah bermain di masjid, pernah salat di masjid, mendapatkan kenikmatan, ketenangan luar biasa. Ya, jadi suasana keislaman. Nah, ini perlu sekarang kita lakukan itu, ya. Jadi semua milik-milik umat Islam ini kan tidak tidak tidak tidak ingin maju ini semuanya ya. Lembaga pesantrennya tidak ingin maju, sekolah-sekolah Islam tidak ingin maju, ya. Biak-biaknya itu akan akan terus apa ngomongin tapi kalau kita kemudian kesadaran kita berjamaah ini, kita kuatkan, insyaallah saya kira akan ada kekuatan umat dan modal kita memang berjamaah. Ya. Kita adalah ekonominya juga ekonomi keumatan. Nah, dengan harapan kalau sudah ekonomi kuat tapi dengan basis umat begitu ya. Maka kemudian akan apa? Dalam bidang yang lain, dalam bidang politik juga misalnya begitu. Ya. Umat Islam itu dalam bidang politik cukup kuat. Karena pemimpin Islam itu kan banyak yang berhasil. Cuman kita kan kurang pede. Saya kemarin dengan tokoh-tokoh umat deh Pak di rumah baru berkumpul. Bagaimana memikirkan masa depan? Saya bilang sudah waktunya kita mensosialisasikan, mengiklankan para pemimpin umat kita. Yang kita kenal sejak dari apa? Dari awal. Karena yang untuk menentukan pemilihan pilihan umat itu, kalau saya cuma dua kriteria. Bagaimana track record selama ini terhadap Islam? Apakah dia pernah berjamaah atau tidak? Ya. apakah keluarganya memperhatikan Islam atau tidak itu track record dan kemudian bagaimana kedepannya program program kehormatan dan ternyata kita yang sudah di dinamobokan lama seolah-olah kita tidak, tidak punya pemimpin yang berhasil ternyata kita akan punya pemimpin yang muslim dari kalangan santri bahkan yang berhasil diakui oleh dunia Gubernur Jawa Barthus sebagai contoh itu diakui oleh dunia Gubernur yang berhasil dua periode 200 lebih penghargaan yang diterima. Tapi kita kan tidak mau itu mengiklankan. Saya bilang mulai iklankan itu. Supaya kita yakin umat Islam itu punya pemimpin tidak perlu kita pasilo dengan apa? Pemimpin yang non muslim yang pekerjaannya merusak. Harus mulai sekarang itu. Ya. Wabur NTP, ya. Juga kan luar biasa 174 lebih penghargaan. Semuanya santri itu kan. Hafal Quran, dua-duanya hafal Quran. ya hafal bahasa Arabnya lancar ya nah, demikian pula bahkan juga bahasa Inggrisnya juga lancar mereka mereka berhasil membangun umat melaksanakan amanahnya apalagi sekarang mudah-mudahan nih Gubernjawab DKI punya keberanian yang luar biasa ya tidak mengizinkan hotel apa oh, dapat hafal <laughs> padahal itu hotel itu kita dulu hanya bisa ngomong aja itu tempat maksiat ya hotel Alexis itu ya tapi dengan dengan dengan kekuasaan yang dimiliki itu ternyata kan bisa suasana juga reklamasi siapa dulu yang bisa mulai untuk ini ternyata beliau kan ya ini sebenarnya pemimpin umat itu ada tapi kita kan selama ini seolah enggak ada pemimpin yang namanya pemimpin muslim pasti korup pasti lemas selalu begitu nah itu sengaja dibuat begitu supaya kita tidak pede Padahal kalau menurut saya, bahkan saya sering menyampaikan Kebetulan waktu pemilihan gubernur DKI Saya kan ketua Dewan Suruh MPJ namanya ya. Walaupun saya orang Bogor yang minta ya Ketua Dewan Suruh MPJ Majlis, apa Penyelamat Jakarta Saya bilang, coba buktikan pada saya Mana pemimpin muslim yang berhasil Tidak ada satu pun yang berhasil ya Dan terus berani mengatakan itu Mana pemimpin muslim gubernur misalnya Yang berhasil, tidak ada Ya, yang berhasil siapa? Justru yang muslim, yang muslim. Tetapi karena kita kurang pede, tidak berani kita memunculkan, mengiklankan Islam, mempublis ya, untuk kepentingan kita, supaya umatnya punya izzah, punya izzah, ya, punya izzah. Jadi oleh sekali lagi ini tetapi harus dihadapi secara berjamaah, berjamaah kita kaum muslimin. Dan harapan kita di tahun politik ini umat Islam menyatu, punya soliditas yang tinggi. Dan insyaallah kalau berjamaah begini Insyaallah saya kira tidak mudah pecah saya yakin begitu karena hati kita sudah menyakit ya apalagi kan digambarkan kan di dalam hadis tapi ya dibatuh Imam Bukhari Muslim bahwa kelak yang akan masuk surga pun ya itu ada apa ya ada e, masuk surga secara berjamaah ada awal zoomratin tadkul jannah kata nabi ya ada kelompok yang pertama secara berjamaah masuk ke dalam surga Siapa mereka yang menyatu hatinya? Ya. Kulubuhum kakol birojulin wahid. Ya, hati mereka. Itu walaupun siknya, profisnya berbeda-beda, seperti hati satu. Ya. La tahasudah wa la tabagudah wa la tanazam. Tidak ada saling menghasut, tidak saling membenci, ya tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena masuk ke surga pun ada yang pribadi, ada yang masuk secara apa? berjamaah surat az-zumar ya surat ke-39 itu kan az-zumar itu jama dari zumroh zumrah itu artinya golongan ya az-zumar itu artinya golongan-golongan wasiqan ladina takaw kan ya digiring orang-orang yang bertakwa ya masuk ke dalam surga zumar dengan berjamaah ya mudah-mudahan kita masuk ke situ ya kelompok yang masuk ke dalam surga secara berjamaah jadi berjamaah itu menjadi sangat penting dan kekuatan umat hanya di sini ya akan lahir nanti ya dan umat Islam bisa melakukan masjid-masjid kan di kita berapa jutaan kan jumlah masjid siapa yang membangun kita kan umat Islam dengan infaknya dengan sedekahnya yang luar biasa dengan wakafnya ya pesantren-pesantren sekolah-sekolah Islam dibangun dari siapa dan dana umat dengan infaknya sedekahnya wakafnya umat satu punya kekuatan punya kekuatan cuman kita galinya itu kekuatan lewat berjamaah ibadah supaya berkah gitu supaya berkah ya nah baru kemudian kita merangkak kepada kegiatan-kegiatan mu'amalah saya yakin Insyaallah gitu tidak perlu kita pesimis menghadapi keadaan ya selama kita berbuat mempersembahkan yang terbaik selama kita konsisten berjamaah ya tidak perlu kita apa merasakan riso dengan apa perkembangan umat Islam kalau saya yakin optimis ya Karena sekarang ini apa sudah kelihatan tanda-tanda kebangkitan itu yang esensial yang mendasar. Buktinya banyak anak-anak yang hafal Quran, kan. Ya, itu tidak pernah terbayangkan. Ada anak 6 tahun, ya, hafal Quran. Ada anak 8 tahun. Bahkan saya belum lama di Surabaya di Masjid Al-Falaq kuliah ya hari Minggu ketika itu saya begitu tuh, datang ya dari dari airport terdengar suara seorang anak sedang ceramah bagus sekali ternyata usia 8 tahun sudah hafal 28 juz ya dan itu ceramahnya kayak kayak orang tua saya lihat dia bawa banyak buku-buku Qur'an itu ya rupanya itu di akhir di akhir apa di akhir ceramahnya dia ingin e, bertanya kepada jamaah ya dia baca ayat diteruskan oleh jamaah siapa yang bisa meneruskan dapat hadiah dari dia coba itu luar biasa tapi yang mudah-mudah gitu saya lihat tuh kejaman, ini ada terakhir satu ini, nah ini katanya ini saya ingin tes guru saya, orang tua saya ke saya itu ya waduh saya bilang, saya saya takut juga ya. dalam hati itu ya Alhamdulillah, saya bisa gitu. dia baca ayat itu, saya disuruh meneruskan gitu ya. takut juga, khawatir juga kan, ya. Ya. tapi luar biasa saya bilang ke orang tuanya Ini pak, ibu Anak ini punya bakat yang luar biasa Potensi umat yang luar biasa Jangan diporsir untuk ceramah Ya, biarkan dia Berikan kesempatan belajar Ya, dengan sebaik-baiknya Kalau sudah hafal 30 juz Kemudian tafsirnya, terjemahnya Bila perlu dihafal juga terjemahnya Kemudian juga kitab-kitab hadis Ya, dihafal Sekarang saya satu menerus komunikasi Sudah hafal 6 kitab hadis itu Bukhari muslim saya kira ini calon ulama besar Dan itu akan muncul insyaallah nanti 15 tahun 20 tahun lagi anak-anak mahasiswa sekarang sudah banyak yang hafal 30 juz yang juz 30 juga banyak ya ya yang surat al-haqmu takasur sampai dengan ini keperluan tarawih <laughs> banyak juga gitu ya Alhamdulillah ya saya sebagai uh, salah seorang apa guru besar IPB kalau apa kalau wisuda itu saya suka hadir ingin melihat siapa sih yang apa wisudanya itu yang apa yang yang bagus ya itu ternyata hampir sekarang ini sudah lima tahun berapakali ya selalu mereka itu yang yang dapat uh, nilai apa kulaun itu selalu mereka uh, yang yang ngapa muslim dan muslimah yang aktif yang berjimlah penyarati kumlaut itu artinya 3,7 ke atas. Ya. Kalau 4,0 betul semua, itu namanya sumakumlaut. Ya. 3,7 ke atas e, kumlaut, 3,3 ke atas SM sangat memuaskan. Kalau 3,0 memuaskan. Kalau 2,0 SM juga tapi sangat mepet. Ya <tuh> <tuh> <tuh>. ternyata bisa belum lama ini saya lihat yang kumlaut itu 11 orang, 8 orang bercilbah. musyrimah ya satu orang tidak disebabkan karena agama Hindu dua orang tidak disebabkan karena laki-laki <laughs> <laughs> jadi jadi sebenarnya, sebenarnya ada tanda-tanda kebangkitan itu tanda-tanda kebangkitan jadi artinya kita harus yakin betul dengan pertolongan Allah tetapi harus kita lakukan halal yang mendasar ini kita istiqamah insyaallah kalau sudah istiqomah ya mudah-mudahan juga di sini jemaah masjid Mahabbatur Rasul ya ada cinta pada rasul salah satu apa eh, eh, Bukti kecintaan kepada Rasulullah kan Cinta pada sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Salah satunya adalah berjamaah ya, Pada setiap sholat teramaikan oleh kita Mesin-mesin insyaallah akan memberikan apa Kebangkitan pada kita nuansa-nuansa Yang akan menyebabkan kita menjadi umat yang optimis Dalam menghadapi masa depan yang lebih baik Yakinlah itu Ya bawa dengan doa kita kalau doa kita bukan sekedar untuk pribadi tapi juga doa untuk umat saya kira demikian ini namanya kultum ya kultum itu artinya kuliah terserah antum <tum> <tum> <tum> <tum> saya kemudian ada acara mungkin kalau ada pertanyaan sampai jam 6 lah ya kalau ada hal yang perlu kita diskusikan bersama makasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tum>